Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatul hatiat wal isrun an aliin rabbaw wa anbu wa karrama wajhku kun ana sira indawahi mu bi allahu khairun nas iku dadi ape-ape manusa wa kunan ana sira nafsi menurut urutan nafsu urutan keinginan iku syarrun nas wa la ilaha illa allah manusa wa dalika wa temengkon mangkon kabeh utal maskur min kaunika saeronas indawahi iku kama pola seiti ashab lu ko tiral cilani kota tira Ináten caráne berpikir, idála kita nalikane ketemu siro ahad minanasi al-fadla in keutama ane lagu betwi ahad Aleka nalakna in atase siro Kamu ketemu siapa saja harus berpikir, dia lebih baik ketimbang anda Watakul ulang capsiro Asameno-menov aya kuna to ono sopo wong To ono sopo ahad Indawai mugia wakharan wabikmini timbangi kisun Wa arfa ala nluwih duur asa ayaku wa arfa'a. Kang dhuwur apane Fa ing kana mung kalamun ana sapa ahadhis safiran caci lek. Makne ahad sing laki tahu ya yang kamu ketemu. Misale ketemu caci lek kul tang kulam itu teman-teman wis maksiat sapa engsem. Falashakum odo fala saka mongkorana kraguhan iku mujud ana sate mirso di fere napa mini dibandingise waingana lamun ana ahad ahadan sila kita rubakiron kutuwe utama kang ucap sirangin hadau teman-teman nyembah wa allah koblis tur ketemu cilik tau maksiat ketemu wong tuwe anggap ibadah luwe akeh waingana ahad ku ku alim ucap Hadauthawi iki kok tiya den paringi sapa hadha maing perkara lam ablu kang ora temeko ingsun wanala lan merkule sapa hadha maing perkara lam anal kang ora merkule sapa ingsun waalim ala ngerti sapa hadha maing perkara jahil tukang budhusah wawate hadha bi amal nglakoni sapa hadha ilmu iklan elmine hadha wa ingana lanono sapa ahad iku jahilan sing buduk utama kang ucap sira ngene hadauthawi iki muasdurakani sapa hadha wae apa bijalen mergo iki Wa ana halu tengsun aso ipun durakaning ingsun wa fiil menika mangerti. Ketika ana bodho maksiat kowe muni hadza wa ana Tawala orang ngerti sapa kita tahu dia gerakhirnya apa. Wa inka lamun ana ono sopo ahad dan sing laki tauhu ku kafir Pultamo ka ngucapsiroh la adriho rangerde insul Asa menau menau waiku to islam sopo ahad sopo kafir Asa menau menau waiku to islam sopo kafir Fayuktamu ka den pungkasih sopo lahukadeh kafir bi khyrile amaliklan a pi-api amal Fayuktamu ka den pungkasih sopo lahukadeh kafir bi khyrile amaliklan pi-api amal Väčšina ľudí má na to, aby sa mohli robiť. Ak máte na to, aby ste mali na to, aby ste mali na to, aby ste mali na to, aby ste mali na to, aby ste na na to, aby ste mali kekalim jadi garis lurus itu kecil. Tapi bukan masalah garis lurus setengah huruf bukan mesti. Bukan bukan bukan kenal, bukan kenal dan saya juga enggak pernah berpolem gitu. Artinya bergaris lurus begini. Saya ini baca hadis banyak dan dari bacaan banyak itu ada hal-hal yang yang memang kita harus ngambil sikap termasuk sikap enggak ngambil sikap. Saya bilang enggak sikap enggak ngambil sikap. Misalnya berteman orang Fasek, orang Fasek itu yang macam-macam. Kita-kita sebagai Fakih, sebagai orang yang mengkaji Fakih, itu memang Fasek itu dibedakan. Ada Fasek yang dia ada surat subuh, tidak surat yuruh, terus dia mungkin sering zina dengan nunti, dengan macam-macam. Nunti -macam. contohnya yang tidak punya suami. Ini Fasek, masih kategori Fasek pasifernya dia Fasek, tapi hak agamnya masih rendah. Ini boleh kamu enggak bersikap tegas Tapi kalau fasenya itu menzinai istrinya orang Vaseknya itu menculik anak-anak atau membunuh orang Atau vasek mencuri harta orang Ini tentu kita harus tegas meskipun tanpa menfonis orangnya Tapi hukuman perilakunya harus tegas Saya ulang lagi, jangan karena kitab ini Ini kitab Nafsai Hulibat ini kan Pas tepaan saja, pas tepaan saja beliau ngentikan tentang haramnya ketakabur dan cara melidih kabur itu begitu. Setiap orang dipandang lebih baik. Saya lagi, setiap orang dipandang lebih neko. baik. Tapi masalah kita secara feke adalah bahwa orang itu punya kewajiban. Di antara kewajiban itu nahimungka. Dalam tema-tema seperti ini mungkin orang-orang yang garis lurus, orang-orang yang mungkin diormas-ormas keras lebih baik. Caranya gimana Tadi kita milah-milah sesuatu yang efeknya itu mutaadi ya Sesuatunya itu efeknya kemana-mana Misalnya begini Ini rungok nontonan, awas gak salah, rokok Begini misalnya, Rasulullah itu pernah ngertikan gini Dosa paling besar itu apa? Nah, pertama adalah Al-Ishrabillah, sirik Dua, kotlur nafsi, membunuh Tiga, antuzaniya bihali latih jari Menzinai istri tetangga kamu Atau umumnya istrinya orang lain Sehingga dalam Islam ada ada orang membunuh orang lain terus kemudian ditakwil. Jangan-jangan punya motif yang positif dan visa ini kriminal, kok. Oh. Makanya jangan sembarangan kamu bilang misalnya kita harus berbaik-baik orang fasik. Bisa saja nanti husnul khatimah. Fasik yang mana? Urusan husnul khatimah itu urusan Tuhan. Jadi, kalau fasiknya ini dengan cara yang mutaaddi yang efeknya itu merugikan orang lain. Kowe iso nyabari orang yang menculik anak kamu, yang menculik istri kamu. Tapi kamu bisa mensabari orang yang enggak pernah salat subuh. Seorang laki-laki, gua isa kan nyabari orang enggak salat juga, enggak salat juga bisa kan. Tapi nak menculik istri kamu, anak kamu, enggak bisa. Syariat pun mengatakan bisa. Orang membunuh orang lain ada kisos. Orang menzina setelah kawin ada rajam. Bahkan orang yang menculik, menggarong dan membunuh itu enggak boleh langsung dibunuh. Itu ada yang dicongkel matanya, disalib macam-macam. Harus keras hukumannya dalam hukum Islam. Makanya ngga boleh ngaji satu kitab, hanya karena satu kitab, trus kita ngaji, terus ta waddu. wong uang somaté nabújomu, ta waddu. Ambe, lu gendeng je níh, uráh ta waddu hmm. Jelas ayat, inna ma jazá uľadina yuharibu na'u a'u ha'u fil ardi fasadan a'u au yus'allahu, búkan sekedar dibunuh, tapi apa? Di au tuqot to'a a'idihim wa'arjuluhum min khilafin au yunfau minal sebelum disalib tangan kanannya misalnya dipotong tangan kirinya dipotong atau selang-seling tangan kirinya dipotong tangan kanannya dipotong auto koto min khilaf. Min khilaf itu, di, apa? itu hukumannya keras sekali gitu juga misalnya maling yang melebihi hubhu Dinar meskipun kita anda bisa melakukan hukum itu karena kita di negara Pancasila itu nggak masalah kita kitanda melakukan itu Tapi kita tahu kader emosinya Allah, kader dukannya Allah, kader dukannya Allah dan Rasul. Saya ulang lagi ya. Saya pernah ngomong ini, matur ini di depan GKK Jen. Jadi begini, maksud saya kenapa saya cerita ini. Kemarin Rebul saya ada acara aswaja di Tayu dengan Bu Zofur, terus saya habis itu ngajar Makhatali di pondoknya Mbak Sahal. Saya ngomong begini, hukum itu kamu tidak harus bisa melakukan. Karena untuk mengeksekusi Kotil misalnya pembunuh itu butuh hukum negara Dalam konten ini negara Islam Kamu gak boleh misalnya sama pembunuh anak kamu Kamu langsung membalas apa? Membunuh tanpa hukum apa? Lewat hukum negara memang aturannya gitu Semua sahabat dulu gak pernah langsung membunuh pembunuh ayahnya Tapi matur nabi Dan lewat pengadilan, lewat keputusan negara Itu juga orang zina gak langsung dibunuh Tapi lewat nabi Dan terserah nabi memberi hukuman apa Tapi hukum hukum pokoknya boleh dirajam Itu aja saya katakan boleh kenapa berkali-kali orang aku hina sama Nabi sama Nabi kok nangi pitok kok nang koe ngambung tok dan beberapa kali disarankan juga hal la satarta mbok ya kamu ndak usah apa hilang kamu ndak usah ngomong jadi ndak langsung tirajam tapi sekian dikasih singka terus karena Nabi dulu menyarankan istitar enggak usah ngaku akhirnya aku kakian nanti saiki ganda prosesnya juga dipenging napa ha Ya, ini rasa dipenginggung serang aku kabar. <tuh> Makanya saya bilang rajam itu tidak wajib juga. Hukumnya begitu. Tapi zaman Nabi pun banyak yang ketika lapor pernah jinak sama, sama Abu Bakar, sama Umar disarankan halas, satar, tahu, gitu. gimana nih. Boyau kamu itu istitar. Tapi kemudian anda tahu to, tobat. Ini penting ya. Karena kalau kamu berdalih negara Indonesia itu tahu tidak ada raja tidak ada kot usari kok, ada macam-macam pertanyaannya itu begini lo setelah hukum rajam tidak ada hukum kisos sama pembunuh tidak ada setidaknya kalau kamu tahu hukumnya kotilu nafsi itu kisos kamu tahu tingkat murkanya Allah kalau kamu tahu tingkat murkanya Allah misalnya di kisos tidak ada kemudian negara modern dihukum seumur hidup kamu harus setuju Tapi hukum seumur hidup ini kamu bukan setuju karena itu pengganti kisos. Saya ulang lagi. Pengganti nopo? Ndak, tapi kamu harus setuju piye-piye pantese wong dolim itu dapat hukuman. Iye pantese wong dolim sudah dapat. Tapi kamu tetap harus yakin kalau kisos lebih baik ketimbang hukum seumur hidup. Tapi jangan lalu kalau ndak kisos terus enggak enggak usah sama sekali. Jangan, itu wong mutung. Nopo? Wong nopo? Mutung dalam kaidah fikih enggak boleh seperti itu. Jadi malai hidrokuquluh, la hidrokuquluh. Kalau enggak bisa ideal ya <supra> jangan sama. Sama sekali. Builing-ilingan. Builing-ilinganlah orang yang berbuat zalim, lahum fid dunya khizyun di dunianya. Harus dapat kejinah di sana. Begitu juga menyangkut lonte, sundel dan sebagainya, copet. Misalnya ada orang jadi lonte karena ini negara modern demokratis, gak ada hukumannya itu urusan hak asasi manusia, apalagi dia gak punya suami <tuh> oke, okay. itu urusannya tapi kemudian delalah, tonggo tonggok nyebut lontes, suntel, wts, terus maling copet, germo harusnya elek-elek lah, corong nganggur, sampah masyarakat gendos, macem-macem lah itu meskipun kita yang kiai, saya ulang lagi kita-kita kita yang kiai kan bebo-bo -be -be soleh sole tenang memang nak ngomong terukur terukur mana-mana yang ngomong lontek, oke segini saya menang jika kita kecelok, canggih mapek ya masih oke, saya soleh, kamu harus kuat ilmunya, itu bagus ketika masyarakat menfonis itu lontek, sundel, maling, copet, gendul karena ciri utama kesalahan adalah, mengatakan Allah, oh, dalam dunia khusus, dirinya juga harus indah termasuk dengan penamaan-penamaan yang bu meskipun orang tertentu karena dia kiaya atau sufi gak perlu melok kecangkeman se-ekstrim itu. tapi biarkan kalau Allah bikin hukum seperti itu, karena ciri utama kesalahan adalah lahum fit dunia Vision. kalau salah itu dimaki magi-magi ini penting kalau aturakan kata Ngedikane-Kanjin Nabi Allah itu akan mencabut barokahnya bumi jika orang golem tidak dikatakan dia golem karena nanti kalau salah istilah Misalnya satu kampung itu orangnya beretika semua Kusuk kabeh menang kabel, semang aneh api kabel Ada orang lontai jadi buatan derek-derek Ada copet jadi, ini buatan copet nih Ini tuh tiang kreatif sing baik Ada lontai jadi, ini tuh tiang laris Kayaknya repot Jadi lontai laris jadi ini tuh tiang Tiang laris, dari orang Kayak disini ide lontai dibahas wanita harapan Mereka kan jadi repot Makanya saya pernah bersaksi betul ini saya berada-berada ada orang yang aid karena free sek bukan aid karena kecelakaan bekasnya jarum atau bekasnya gigitan atau apa pokoknya karena karena benar-benar uh, free sek ya sek di pas ada dokter itu konsultasi sama ulama. Gila saya pas di situ ada beberapa ulama, ada beberapa kiai pas itu. Di dokter tadi orangnya sangat-sangat nasionalis ya dia ada kepikiran loh pentingnya umum. Dia tanya Pak Kiai sekarang kedokteran baru nyari obatnya haid gini-gini, dan kita itu terlibat penelitian gini. Dia bangga sekali menceritakan uh, FPR ya, FPR untuk mencari obatnya haid. Kiai ini terkenal ramah sekali, terkenal ramah, terkenal sopan, terkenal nggak pernah ngetikan keras. Tapi di luar dugaan, saya pun pernah menduga kalau Kiai tadi, jawabnya wong Uang zino, sakkar pede, uang maksiat. Pangeran kepen hukum sampeyan kepen ngga di. nak sampeyan kepen nantang kersane pangeran. Onah wis dokternya. Dia enggak ngira kalau kiyainya jawabnya seperti itu. Sama orang copet itu kan merugikan orang banyak. Nggawa bojone wong merugikan orang banyak. Kemudian masyarakat kita sudah menghukum dia sundel, dia copet nak mena tobat. Setidaknya ini enggak jadi karakter yang dimaklumi. Kalau perilaku ini dimaklumi kan malah repot kita. Anak kita zina nakak merasa salah, istri kita, saudara kita, karena merasa di situ nakak diperlakukan secara sinis. Barokannya diperlakúan secara sinis kan lumayan, ada ketakutan. Paham, ya? Paham, ya? Nah, seperti ini, ya biarin Allah bikin hukum, lahum vid dunia. Khisyun, di dunianya pasti ada unsur. Tina, entah kadarnya gimana, itu terserah pengirak.